Mitra bisnis saat ini masyarakat disuguhi fenomena semakin beringasnya sebagian warga masyarakat yang mengakibatkan munculnya berbagai tindakan anarkis dan kekerasan mulai dari kerusuhan antar etnis, premanisme, perang suku, tawuran massal antar pelajar dan antar kampung, hingga aksi penyerangan terhadap aparat keamanan. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Quick dulu Bapak pernah mengungkapkan bahwa di era globalisasi, peran pemerintah menjadi semakin kecil. Lantas apakah maraknya aksi anarkis dan kekerasan adalah wujud dari dampak negatif berkurangnya peran pemerintah, Pak? Ya, jelas sekali. Jelas sekali. Lalu, seperti apa pandangan Bapak melihat semakin beraninya warga masyarakat untuk melawan aparat keamanan? Seperti kasus Boal atau Tanjung Priok dan beberapa kasus lainnya, Pak. Karena mereka merasa bahwa well, polisi opresif ya dalam menindas dan misalnya ya memang penertiban polisi tapi kan tidak asal kusur gitu. Seperti yang terjadi di di, di Priok ya kalau mau legal, legal-legalan ya benar. Tetapi kan uh, mesti memperhitungkan kondisi, memperhitungkan perasaan orang segala macam. Nah, seperti misalnya uh, dua janda perlawanan itu dipenjara 3 bulan baru dilepas telah ada opini publik yang keras jadi seperti anak main, main anak kecil main-main dia main judi di tangkar ya kan dulu itu jadi memang terjadi hal-hal aneh nah menurut bapak apakah perlawanan seperti itu bisa dikategorikan sebagai pemberontakan dalam skala kecil Pak Kui Iya betul iya iya iya. itu tepat istilah itu pemberontakan kecil ya. Bagaimana dengan aksi penyerangan para teroris terhadap markas polisi, Pak? Apakah ini didasari oleh masalah yang sama, Pak Gwik? Ya, saya kira kalau teroris lain lagi urusannya ya. Jadi so, teroris ini memindahkan memindahkan uh, pusatnya yang target mereka, yang seperti yang bisa kita baca, di mana target mereka kan uh, orang asing ya, terutama oh, orang kulit putih lah, itu targetnya, itu ini, uh, kaitannya kala itu jelas. Ketika bom Bali yang dahsyat itu kan memang yang diledakkan kan tempat kafe, tempat hiburan yang banyak, yang sangat popular yang digunjungi oleh orang-orang uh, Eropa, Amerika. Lalu, oh. Lalu kemudian yang di Jakarta juga yang diarah adalah hotel-hotel yang, yang memang menjadi favoritnya orang Amerika. Nah, sekarang beralih ke polisi oleh karena uh, polisi kan harus memberantas itu ya memang harus polisi harus melakukan itu atau lah. harusnya membalas sekarang daripada mati konyol di rumahnya ya sudah diserbu duluan gitu jadi ini ya sudah rawan sekali demikian Quickyangi saya Dinda Natasha.